Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babirahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin solatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala ali wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, pemirsa dimanapun anda berada, Alhamdulillah malam hari ini kita insyaAllah akan mengkaji kembali Kitab Arba'in An Nawawiyah. Uh, pada pertemuan yang lalu saya menjanjikan kita akan belajar empat hal yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Sadiq, radhiyallahu taala anhu. Ya Imam Jafar As-Sadiq Rasulullah Taala Anhu, Jafar bin Muhammad Al-Bagir, beliau pernah berkata, Ajib tuliman buliabi arba keiva yaqbalu an arba. Aku heran, aku heran, terhadap seseorang yang mendapatkan empat ujian atau salah satu di antara empat tadi. Tapi Dia melupakan empat jalan keluarnya Yang sudah jelas jelas Tertera Di uji empat hal Padahal untuk empat hal itu Sudah ada jalan keluar yang sangat Jelas, solusi yang sangat jelas dari Allah Ta'ala Kok bisa dia Lupa terhadap Solusi tersebut Kok bisa lu? Lupa Yang pertama Manbulia bilhom Kayfala yakul Aku heran pada orang yang diuji Dengan perasaan sumpek Suntuk Gak enak hati Kok sampai dia lupa Tidak mengucapkan La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadwalimin Surat Al-Anbiya ayat 87 Coba kita bahas dulu ya Pilih mana di uji enggak punya duit atau diuji sumpek Ini jawabannya banyak ahli ngayal nih. Ada yang bilang pilih diuji sumpek, Bib. Sebab kalau diuji sumpek tapi punya duit, nanti bisa dengan duitnya menghilangkan sumpek. Itu. Judulnya diuji sumpek. Diuji sumpek itu diuji sumpek duit tidak bisa menghilangkan sumpek. Karena nyatanya, banyak orang yang punya duit justru yang sum, sumpek. Orang sumpek itu orang miskin sama orang kaya, banyak orang kaya. Banyak orang, orang kaya. Sumpek, sumpek bayar pajak, sumpek bayar ini ya, sumpek macam-macam. Sumpeknya orang, orang kaya. Orang miskin tuh paling sumpeknya satu kok. Sumpek gak bisa bayar-bayar. Betul. -bayar nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar PDAM, HM, cuman itu. Tapi kalau orang lain orang kaya, belum tentu sumpahnya. Cuman satu hal, bisa jadi sumpahnya macam-macam. Dan penyakit sumpah itu nggak bisa sembuh dengan harta, duit itu tidak bisa menghilangkan rasa sumpah. Mugo-mugo kita nggak kena penyakit sumpah. Ini kalau yang ada itu belum sampai sumpek betul belum itu itu baru apa mampir-mampir ya. Kenapa? Enggak punya duit, dapat duit sumpeknya hi, hilang. Itu bukan sumpek itu. Itu belum kategori sumpek. Belum kategori sumpek. Suntuk belum, walaupun itu bagiannya. Walaupun itu bagiannya. Sumpek yang hakikat sumpek itu yang hakikat sumpek enggak ada sebabnya sumpek Coba bayangkan duit punya, hidup enak, semua terbayar, pelayanan istimewa, rumah besar magrong magrong, ya, pecinta turah turah, dicintai orang banyak, tapi sumpek. Kira-kira enak atau enggak enak itu? Enggak enak atau? Enggak enak. Itu sumpek yang hakiki. Ada itu orang yang kena sakit gitu. Itu tiga bulan, empat bulan. Gak apa namanya, bisa gak keluar dari rumah itu, ketemu orang sumpak tidur gak bisa itu. Itu nak untubilah Nah kalau cuma gara-gara gak -gara punya duit sumpak itu sumpak kelas ringan, karena menyelesaikannya gampang. Punya duit sumpak hi, hilang kan begitu ya. Atau yang lain sumpak karena turun jabatan. Nah ya, jabatannya naik sumpaknya hi, hilang. Itu kecil Sumpok tapi kok ke? kecil lah, Apapun jenis sumpoknya Entah sumpok yang gede Entah sumpok yang kecil Tapi kan dia tetap sum Sumpok oh, Kadang itu kita baru kena sumpok yang kecil aja Udah KO Gak bisa apa-apa ya. Gak punya duit Mau bayar SPP SPP anak gak punya duit Kena sumpok Wah itu kelas orang biasa Yang yang kena sumpok kecil itu aja kau banyak akhirnya kletak di tempat tidur terlentang ya stres kedet merem kedet merem gitu kan ya gimana di besok kedet merem sumpah tutupan bantal gitu kan ngelu ini apakah selesai masalahnya tidak selesai justru dianya juga jadi berma, bermasalah nah orang dalam kondisi sumpah entah entah sumpek karena tadi ditagih-tagih enggak bisa bayar atau belum bisa bayar. Atau sumpah karena kelakuan anaknya yang yang jengkelkan hati gitu kan. Kelakuan temannya yang yang menyakitkan hati. Entah sebabnya sumpah kan macam. Macam. Nah udah tahu sumpah. Atau sumpah mungkin pas naik mobil. Jangan mobil lah nanti kalau mobil. Saya contohnya naik mobil kan gak enak. Surato aja yang naik motor gitu ya. Atau Fendi naik motor. Atau Mas Cahyo naik motor kan ya. Mas Cahyo lagi naik motor, naik mo oh, motor, kok tiba-tiba lupa gitu, lupa nggak lihat bensinnya. Nah pas di tengah hutan baru sadar tadi bensin udah saya isi belum. Begitu baten motornya mati, pernah nggak begitu ya? Waktu nggak di gak dipikir itu ya motornya nggak mati-mati gitu ya. Begitu dipikir ini bensinnya udah saya isi belum. Duk, duk duk duk duk mati. Uh, habis betul nih bensinnya. Tapi itu di tengah hutan, di tengah kegelapan, malam. Sumpah atau tidak sumpah? Sendirian, nuntun. Sumpah kan? Sumpah. Jenis sumpah tuh macam? Macam. Nah, ada orang sumpah. Kok bisa lupa, tidak mengucap? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Padahal untuk sumpah. Allah jamin, siapa yang sumpah mengucapkan kalimat ini, pasti hilang sumpahnya. Hilang kenapa? Karena masalahnya diselesaikan Tadi itu loh, gak punya duit Dikasih duit, selesai atau masalah? Selesai enggak Selesai Turun jabatan, dikasih jabatan yang lebih tinggi Selesaikan masalah, sumpuknya hilang ya. Atau dia sakit, sumpuk Karena penyakitnya, dikasih obat selesai kan masalah Sumpuknya hi hilang 7 tahun gak punya anak, sumpuk Tiba-tiba bulan berikutnya hamil. Selesai kan masalah sumpaknya hi, hilang. Lah, bagaimana caranya sumpaknya itu betul-betul hilang kalau masalahnya selo, selesai? Lah bagaimana caranya biar masalahnya selesai? Udah diajarin sama Allah. Udah diajarin sama Allah. Bukan disuruh ke pasar, bukan. Ke pasar tuh enggak usah disuruh, pasti njenengan berangkat. Enggak disuruh ke pasar sama Allah taala, enggak disuruh ke sawah, enggak. Tapi disuruh apa? Itu di surat Al-Anbiak ayat 87 Kita ingat kisah Nabi Yunus AS. Nabi Yunus Nabi Yunus itu kan sempat Sumpek Kenapa? Karena lari dari kaumnya Yang diceramahi, dinasehati Diterangkan Tapi ngeyel semua gak memanut Akhirnya Nabi Yunus AS Melarikan diri Wah di kampung seperti ini Tak pindah ke tempat lain aja Tapi perintah untuk pindah belum datang Perintah hijau belum, ada Naik kapal, nyebrang laut Bahwa Ternyata di tengah laut Ada badai yang luar Luar biasa Kelebihan muatan Ini kalau tidak diturunkan satu Nanti bisa tenggelam kapalnya ini Atau mereka dulu Ada yang meyakini juga ini Kalau laut ini kelihatannya Butuh butuh sesuatu yang untuk dimakan Ini harus ada yang disumbangkan ke laut ya Untung dulu Mas Suroto belum ada itu Ya, disumbangkan untuk pemirsa mohon maaf kalau saya menyapa teman-teman saya di sini kadang ini pengajian tapi kok abipnya suka nyapa yang yang di sini gitu ya Suroto atau Cahyo dan lain sebagainya karena biar kita yang di sini juga tidak tidak tegang gitu ya biar kita relax karena saya suka ngaji itu yang san yang santai gitu dan Nabi Yunus ternyata ketika diundi yang keluar Nabi Yunus yang lain itu sebetulnya ya Gak tego, buang, kalau buang tuh yang elek gitu loh ya ya Buang yang elek itu pantas Buat tumbal itu yang elek-elek gitu kan Nah ini kok orang yang baik orangnya ganteng, baik Masa ini yang dibuang? Ayo coba lebih lagi gitu ya, dua kali Keluarnya ya sa Sama, tiga kali ya keluarnya Nabi Yunus Ya memang ini kalau sudah tiga kali itu ya sudah Dari zaman dahulu tuh kalau sudah tiga kali Selesai ya maka kartu kuning itu sekali dua kali, kalau ini tiga kali kartu merah, gak mungkin kartu kuning lagi kan, berit kuning ya. berit kuning, begitu ketiga apa merah, tiga kali kan bukan empat kali, tuh? bukan itu aturan dari zaman dahulu kala, jadi seperti sunatullah, tiga kali tiga kali, tiga kali, itu dibahas di kitab ya dibahas, Sudah cemplungkan ke laut di tengah badai dibuang ke laut itu enak atau gak enak Lawang, dalam kondisi tenang dibuang ke laut itu enggak enak kok ya, apalagi di tengah badai dibuang ke laut, coba bayangkan tuh, suntuknya Nabi Yunus, lah dibuang ke laut kalau oh, namanya Nabi namanya nah, Nabi, dibuang laut ada yang nampah nih, jenengan jangan praktek, silahkan buang saya ya, ditampah nih, hiu, dicaplok dikemah-kemah mungkin gitu ya ini ditampah nih, ya diterima sama ikan, dan yang terima ikannya enggak sebarang ikan, ikan yang gude, paus yang dia bernapas dengan paru Dengan paru-paru Ya sehingga di dalam rongga Di dalam rongga Apa namanya rongganya ikan tadi Itu ada oksigen Ya ada oksigen Dan itu menjadi prinsip kapal selam Sampai sekarang gitu ya Ini ikannya nyelong ya Orang di dalamnya bisa hidup Itu orang barat belajar dari Nabi Yunus Nah kita telat belajarnya gitu Mereka belajar dari peristiwa Nabi Yunus Ini oh ternyata ada orang bisa hidup di dalam i, ikan Dan nyelam di dalam la, laut wow. Yuk kita buat yuk kapal yang seperti itu Ya kapal seperti seperti itu Jadilah kapal selam Nah ini Nabi Yunus masuk dalam perut ikan laut Ikan paus Nah peteng atau kateng, gelap atau enggak gelap Ya gelapnya luar Luar biasa Bayangkan gitu ya Bayi dalam perut ibu itu kan gelap ya Gelap walaupun ini di dunia yang terang gelap Nah Nabi Yunus bukan dalam perut ibu Perut ikan paus gelap. Kemudian ikan paus itu kalau nyelam kira-kira dalam itu enggak dalam. Dalam, dalam kegelapan laut. Kegelapan laut itu walaupun siang yoga gelap. Nah kemudian malam hari sekalian. Sudah di dalam perut gelap. Di dalam laut yoga, gelap. Enggak ada sinar matahari Dalam tiga kegelapan. Dalam kondisi yang gelap seperti itu Nabi Yunus dikir. La ilaha illa anta. Diwarat yang lain, ya Hayu ya Kuyum. La ilaha illa anta Subhanaka. Ini kuntuminalbolimin. Suara rintihan Nabi Yunus ini didengar oleh seluruh penghuni laut, malaikat. Malaikat tak teguh. Uh, ada nabi di dalam perut. Nah begitu dengar kalimat Ya hayu ya qayyum La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin Dengan hati yang nyesal betul Nyesal ya Allah Aku ini orang yang zalim Ya Allah Aku orang yang zalim Nyesal betul Hasilnya apa? Ayat yang ke uh, 88 dari surat Al-Ambiya Fastajabna lahu Wa najainahu minal gom wakadhalika nunjil mu'minin lanjutan ayat tadi ketika setelah mengucapkan la ilah ilah anta subhanaka inni kuntu minal zalimin maka Allah mengatakan fastajabna lahu pertanyaannya Nabi Yunus tidak dungu kan tidak dungu atau tidak minta Ya Allah keluarkan aku dari perut ini Ya Allah selamatkan aku Ya Allah keluarkan aku dari dari kegelapan laut Ya Allah kirimkan aku penolong tidak Cuma zikir aku zalim ya Allah aku zalim ya Allah aku zalim ya Allah engkau maha suci ya Allah tiada Tuhan kecuali engkau ya Allah engkau maha suci aku zalim ya Allah Cuma tahlil ngakoni kalau dirinya zalim do, tahlil tasbih ngakoni dirinya zalim ya hayyuk la ilaha illallah tahlil subhanak atas tasbih innikuntu minadz itu bagian daripada istighfar sebetulnya dia mengakui ke kezaliman dirinya sendiri. Nah, karena melakukan tiga hal ini zikir, enggak minta apa-apa, zikir, maka Allah penuhi karena Allah tahu yang menyebabkan sumpeknya apa. Enggak perlu mengucap. gitu kan Allah ngerti ya. Sebab sumpeknya ini gara-gara terkurung dalam lautan. Maka sama Allah wa kadzalika fatajabna lahu wanjaini minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan. Kami kabulkan apa yang menjadi keinginannya wanajainahu dan kami selamatkan dia beliau minal gham selamatkan dari rasa suntuknya itu suntuknya tadi diselamatkan dari rasa suntuknya dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang ber, beriman jadi proses menyelamatkannya itu dari sebelum ditelan sudah diselamatkan tuh yang nelen ternyata bukan ikan hiu tapi ikan paus ya kemudian dilemparkan ke tepi la laut dan di tepilatullah dan tumbuhkan tumbuhan tertentu. Jadi makanannya. Dan untuk membersihkan kulit kulitnya. Subhanallah wa Jal. Setelah itu pulang ke kampungnya. dakwah yang tadinya nolak jadi menerima semua. Jadi pengikutnya. ratusan ribu orang. Wakadhalika gitu loh kami kalau menyelamatkan orang-orang beriman. Yang jadi sumpeknya itu beres semua. Sumpek karena dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Sama Allah pun dijadikan dakwahnya di diterima, modalnya cuman satu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntuh minadzolimit mudah atau susah? banyak nih, mudah atau susah? mudah ya? mudah tapi kenapa gak kita amalkan? kalau sumpok kita ini gak zikir, tapi mikir tambah sumpok betul kan? Kalau sumpek gak zikir tapi mikir akhirnya tambah sumpek tambah sumpek ini kita ini kita yang penting kita tahu dulu ilmunya kalau sekarang belum punya taufik untuk mengamalkannya karena untuk amal tuh butuh taufik mobil tuh biar bisa jalan butuh bensin butuh solar kan begitu ya tapi mobilnya harus ada dulu motornya ada dulu lah belum punya bensin belum punya solar ya udah memang jatahnya baru punya motor. Ya sampai minta doa terus ya Allah beri saya taufik biar bisa meng mengamalkan karena yang ngasih taufik itu Allah. Enggak bisa kita membuat diri kita sendiri mengamalkan, enggak bisa. Saya akan buat diri saya sendiri mengamalkan, enggak bisa. Yang bisa membuat diri kita mengamalkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah lemahnya manusia. Manusia itu lemah, makanya jangan sombong Merasa bisa salat, akhirnya dicabut itu kemampuannya salat. Jadi sama dengan orang-orang yang tidak salat. Karena sombong Ma, oh, kok aja kok nggak bisa? Solat aja kok nggak bisa? Dengan perasaan sombong itu bahaya itu kalimat itu. Kita dibuat bisa solat oleh Allah itu anugerah yang luar, luar biasa. Jangan merendahkan orang lain, ya. Walaupun kita harus mendakwahi, ayo solat. Bukan merendahkan. Kadang kita merendahkan orang. Aku min, min, dahalik, boleh merendahkan orang sama, sama sekali. Nah, ada pelajaran menarik. Tiga kegelapan tadi. Itu menjadi terang-benderang karena baca la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minabbalimin. Betul ya? Nah Di situ ada pelajaran. Kalau pengin dikir ini bernilai dan berkualitas. Satu, dikirlah dengan khusyuk. Betul? Kedua, di tempat yang sepi. Jadi Nabi Yunus itu kholwat di dalam perut ikan paus. Di tempat yang sepi. Kalau di Robo ini ada apa namanya tempat holwat di bawah mehrob itu cuma 3 meter di bawah tanah gitu kan Nabi Yunus kedalaman laut berapa meter gitu holwat hmm, ya. tiga untuk biar sepi betul biar sepi biar khusuk biar tenang maka diperlukan apa namanya tiga kegelapan gelap yang pertama tempatnya memang ke gelap lampunya dimatikan. Ya, eh, Gelap yang kedua Kegelapan malam Di tengah kegelapan malam itu memang Zikir beda dengan siang hari Kalau Siang itu memang cari Pasar, waktunya ke pasar, waktunya ke sawah, waktunya ke kantor Zikirnya bentuknya begitu Tapi kalau zikir dalam arti menyebut Allah, mengingat Allah dengan gerakan Lisan, seperti disebutkan di Al-Quran Al-Azina Yadukurun Allah Kiyamawakuna wa'ala junubihim, Itu yang paling hebat di malam hari, ya di malam hari, termasuk malam hari itu awal pagi itu ya matahari belum ter, terbit matahari belum terbit, itu kan masuk awal pak meskipun sudah subuh ya sudah subuh, tapi masih ke masih malam gitu, karena matahari belum belum terbit belum muncul mataharinya nah di kegelapan malam, pertengahan malam sampai sepertiga akhir malam, itu waktu yang luar biasa kemudian kegelapan yang ketiga kegelapan mata kita terpejam Sambil memejamkan mata, tempatnya juga gelap. Kemudian di malam hari, itu zikir jadinya asiknya luar biasa. Cuman sayangnya kita begitu kamar digelapkan, mata dipejamkan, langsung lari terbiririt ketakutan. Justru tak takut, oh jodipata ini yang punya, jangan dimatikan. Sampai di sini paham? Paham? Ini kan bagian daerah rahasia zikir ya, rahasia zikir. Makanya kalau kita pengin solusi untuk masalah-masalah kita, ya kegelapan malam tuh manfaatkan. Jangan sia-siakan kegelapan malam. Saya alhamdulillah tiap malam saya manfaatkan kegelapan malam, sebab saya pulang mesti dalam gelapnya malam gitu toh. pengajian tuh Naik mimbar jam 11.30, 12.00 toh. Itu kan sudah pertengahan malam. Saya manfaatkan duanya itu ya di situ tuh. Di pengajian tuh saya tutup doa, itu kan tenangan tu minta karena itu pertengahan mah, malam minta betul minta sama Allah ya Allah cuman teriak Allah aja, Allah Allah beriak ya, dah bengok ya Allah teriakin panggil ya, punya Tuhan kok enggak dipanggil ya enggak kuat ya manggil emangnya pernah kuat kita pernah kuat kita tuh enggak pernah kuat orang lemah kok ngaku kuat tembok ini apa kuat tembok ini kuat kan karena nompang pondasi gitu kan ya Bu nomor pondasi, ada pondasinya enggak kuat. Lemah sebetulnya kan, lemah. yang kuat kan pondasinya, yang kuat pondasi-nya. Fonda, kita manusia itu lemah. Sandaran kita itu Allah itu. Yang maha kuat itu Allah. Makanya jangan pernah merasa kuat, sadari diri lemah dan jangan pernah merasa lemah. Bripun Tobib kata jangan pernah merasa kuat. <tapi>, Tapi jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa kuat karena kita itu enggak punya apa? apa tapi jangan pernah merasa lemah karena kita punya Allah. Kalau udah kita merasa punya Allah, yakin punya Allah, ya mesti kita kuat. Sekuat kuatnya. Harus yakinnya dimutu, dimunculkan. Termasuk yakin dengan Al-Qur'an itu wajib. Ini Allah Nabi Yunus ketika mengucapkan la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadz maka di Al-Qur'an itu langsung Allah katakan fastajabna. Iya fast tajabnah ada fa sababiah itu langsung maka langsung kami kabulkan maka langsung kami kabulkan ada fa sababiahnya nah kita di sini contoh untuk diteladani makanya kalau subuh dianjurkan baca ya apa habis fitir dianjurkan baca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhdhalimin 70 kali habis witir kita tiap malam kalau ngamalkan witir tiap malam di karoqat dan kita baca ini 70 kali dijamin itu apapun yang buat kita sumpah segera ningkir maksudnya segera diselesaikan tuh masalahnya ditinggalkan orang tiba-tiba orang itu dibuat kembali dimusuhin orang itu dibuat memaafkan dijauhin orang itu dibuat mendekat ya dikucilkan allah akan kirimkan orang-orang yang membuat kita tidak tidak terkucil akan diselesaikan gitu. Apapun itu. Asal ya tadi, ya hayu ya koyum. Tapi sayangnya kita enggak ya hayu ya koyum gitu ya enggak. Ya toh? Tidak mengamalkan ini kita anggap... Maksudnya sekedar ngucap. Masa hasil. Ini nih mohon maaf ini pemirsa tolong. Saya mau nerangkan sesuatu penting sekali. Mungkin cukup satu ini. Nanti rabu depan kita sambung lagi ya. Uh, tolong titip dulu. Ada orang ngomong sekedar ngucap... Apa ada hasilnya ngucap-ngucap to? Ngucap, la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa ada hasilnya? Ngucap apa ada hasilnya? Ngucap apa ada hasilnya? Mengucap kok. Masa hasil? Ngucap kok mau masa hasil? Saya nanya. Misal ada orang punya kenalan. Ada orang punya kenalan. Orang baik banget, orangnya baik banget, Sugih, kayanya luar biasa, dermawannya luar biasa, terus punya nomor teleponnya, ya, dan dikasih tahu kapanpun kamu butuh telepon saya, kapanpun kamu butuh telepon saya. Nah kebetulan dia kok ditagih hutang, nggak punya duit, akhirnya dia cuma sekedar, sekedar ngomong, halo. Kang, gimana kabarnya? Baik, tolong Kang Aku ditagi hutang, gak punya duit Tolong ya, ditransfer 100 juta Kang, 100 juta Sekedar ngomong nih, sekedar ngomong 100 juta Kang, ini nomor rekening saya Saya mau nanya, selesai gak masalahnya? Selesai oh, Orang ini janji kok Kapanpun kamu butuh telepon Saya dan orangnya kaya raya Dan sangat bah. baik Cuman sekedar ngomong, tidak ke pasar Tidak ke mana-mana tidak cari utangan, tidak jual barang, sekedar ngomong. Cuman ngomongnya sama siapa? Kan begitu ya? Ngomongnya sama siapa? Ngomongnya pada seorang yang kaya raya, yang baik, yang menjamin dia. Ternyata masalahnya selesai. Sedangkan Allah subhanahu wa taala Zat yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha mengerti, yang maha menyayangi, yang maha menolong, yang maha maha maha maha. Dan Allah buka dirinya 24 jam. Kamu telepon saya tanpa pulsa, bebas pulsa tinggal teriak, manggil lawan dikasih yang gampang gitu kok tambah orang gelem dong golek saya ngangil justru jadi yang susah su, susah apa-apa jelas cetoh gambelan ini kok diam semua kenapa nih <laughs> jelas selama ini lupa atau lali Oh, lupa lalai ini. terus ya, Betul dia ya, ke mana? Ya? Gampang kan? Gampang. Saya begitu. Saya praktek. Untuk apapun itu. Ya teriak. Ya, teriak. Saya kemarin teriak diguyoni. Teriak gitu diguyoni sama teman-teman saya. Dan teriak. Minta. Ya Allah. Minta uang. 50 juta. Diguyoni. Habibie sakit stresnya. Wah, duit bengok-bengok Allah saya ketiutoh, ya Allah saya ketiutoh. Kuyoni, agus ya, siang ni Padahal itu lagi kita praktek, lagi kita prak, praktek gitu kan. Eh butuh yang tinggal teriak sama Allah. Kok bingung gitu ya? Teriak, saya yakin sama Allah kok ya. ya Allah gitu. Tak bedak kira-kira, tak pakai kira-kira. ya mesti entuh. Tak pernah judulnya Allah transfer telat tu, tak ada. Saya yakin pasti dah. Dapat, alhamdulillah sampai malam hari ini dari mulai saya teriak itu sampai malam hari ini saya sudah dapat 32 juta kurang berapa 18 juta. Walaupun oh, padahal jatuh tempohnya belum, maksudnya saya minta itu ya Allah sebelum berakhir bulan Agustus saya butuh 50 juta minta ya Allah. Wei nak kalau yang nonton. Momen tertawakan saya boleh tak apa, apa, ya. Kan, kalau anda bisa tertawa, saya turut bahagia. Ya, anda bisa tertawa, saya turut bah bahagia. Alhamdulillah. Maksudnya saya pengen ngajari yang gampang gitu. Mesti ada yang protes Habib. Masak minta-minta enggak kerja? Yang bilang enggak kerja itu siapa? Pak Habib Novel tidak pernah ngajari muridnya tidak ker kerja kerjalah semaksimal mungkin mungkin tapi jangan pernah pekerjaan itu diandalkan sekecil apapun. Ya. Jangan sampai pekerjaan itu diandalkan. Uh, saya punya kerjaan, uh, saya punya, uh, saya punya uh, saya punya. Jangan sedikit pun diandalkan. Yang kita andalkan justru doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beres, beres. Apapun itu pasti akan beres. Yang jadi masalah yakin atau tidak. Lah sebetulnya itu kalau ada orang sampai mesti mikir yakin orang yakin ora itu termasuk orang sakit jiwa. Maaf gitu ya. Karena berarti dia meragukan siapa? Meragukan meragukan Allah. Lah kalau ada orang meragukan Allah ini kira-kira sama orang gila waras mana? Masih masih waras orang gila gitu. Orang gila itu masih yakin sama Allah. Ini orang waras tapi kok normal pikirannya kok ragu sama Allah ya, ya ya doa ya doa tapi kalau saya pengangguran bagaimana? Mosok bisa lu ini, ini termasuk penyakit ini. Emangnya kalau pengangguran nggak bisa ada berduit? Ya bisa, loh. yang ngasih duit itu Allah. Ya kita sarankan, ayo kerja, kamu usaha gitu kan ya sebagai syariatnya, sunatullahnya, sarananya, jalankan. Tapi jangan lupa doa itu nomor satu. Saya kasih contoh ceramah saya tadi sore pengajian ibu-ibu. Coba lihat Sayyidatun Maryam alaihi salam. Penutup ya. Enggak k rasa lumayan loh saya ngomong sekitar 30 menit. Malam ini enggak usah banyak-banyak karena saya sudah ceramahnya tadi habis maghrib. Habis maghrib tadi saya sudah ceramah, cuman saya lihat kok banyak yang belum datang karena mungkin enggak ngerti kalau khusus malam hari ini pengajiannya di majukan. Banyak yang lupa juga. Oh iya ya lupa gitu kan. Lupa, makanya tadi saya tunda arba'in al-awaiwah, saya ceramah tentang kehidupan sehari-hari sama teman-teman ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Uh, saya ngomong begini tadi sore. Si Datuna Mariam. Itu jadi wali. Alayhi salam ya. Jadi wali Allah. Gak ujuk-ujuk jadi wali kan gitu ya. Ada prosesnya. Ibunya ketika mengandung bagaimana. Ketika lahir. Ya ngasih nama yang. Yang baik. Gak ngasih nama yang neko. Neko aneh-aneh. Gak nama yang baik. Nah setelah itu. Di, di aso sama orang yang luar biasa yang aso itu nabi zakaria pamannya saidi maryam itu kan nabi zakaria alaihi salam itu manusia yang luar biasa lah yang aso juga gak sembarangan ternyata ya disembunyikan di mehrob dikunci lo tuh mehrobnya itu tujuh pintu tujuh lapis pertahanan pengamanannya tujuh lapis di mehrob yang ngasih makan nabi zakaria sendiri yang datang ngasih keni makanannya Sayyidatuna Maryam tidak kerja. Oh, perempuan namanya Maryam. Al-Abidah. Yang ahli ibadah. Ibadah. Wanita ahli ibadah. Ya sudah ibadah. Toh, ibadah. Cuma ibadah. Zikir doa. Zikir doa. Zikir doa. Zikir doa. Zikir doa. Tiap hari. Gitu. Ya tiap hari. Gitu. Allah ingin menunjukkan. Walaupun pamanmu tidak mengirimkan makanan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Khawatir. Karena kalau orang udah pegang ni dan doa, Allah sendiri yang akan ngurus makannya. Allah sendiri yang akan ngurus minumnya. Ini Al-Qur'an ini bukan bukan dongeng dari mulut ke ke mulut. Ini Al-Qur'an, kalamullah. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria bawa makanan masuk kaget. Loh. Lah kok sudah ada tahu, tempe. Cuma contoh ya, contoh. Loh, ini kok ada ayam goreng? Ini dari mana? Ini di kampung kita nggak ada nih ayam goreng model begini nggak ada nih tahu tempe ini nggak ada ada dari Jawa nih ya ini gak ada di tempatnya Sederetulamariam tahu tempe nggak ada nih ayam goreng model begitu juga belum ada nih yang ada buah-buahan biasa ini kok ada ini dari mana? Ini makanan impor semua ini ini makanan impor kalau bahasa kita sekarang gitu ya ini makanan impor nggak ada ini dan nggak musimnya ini susah ini ini di toko-toko supermarket juga belum ada ini makanan ini importnya ini belum belum wayahnya ini, belum musimnya. Kok kamu bisa dapat dari mana gitu kan? Jawabannya gampang, dari Allah. Coba kalau njenengan ngomong gitu sama orang sekarang. Dari mana? Dari Allah. Dari Allah, dari Allah. Dari Allah. Ya kerja kana, boleh duit, enggak gitu kan? Betul kan? Benar enggak? Dari Allah, dari Allah. Ya kerja sana boleh duit. Lek nah, emangnya orang yang duduk yang wirid, yang zikir itu enggak kerja? Orang yang duduk yang wirid yang zikir dia itu lagi bekerja, dia lagi ikhtiar. Ikhtiarnya namanya takwa, Wah huwa afdhalul ikhtiar. Itu usaha yang paling bagus adalah takwa. Sebab barang siapa bertakwa, Allah akan berinya jalan keluar dari problemnya apapun dari rezeki dari arah yang tidak pernah dia du duga. Itu janji Allah. Tapi yo kita jangan jangan ngetok-ngetokke ngono loh. Ojo diketok-ketokke wis ora usaha, kerja, zikir wae. jangan syariatnya yang lain juga dijalankan jangan jalankan syariat sepotong sepotong, syariat ke pasar dijalankan, syariat ke toko di dijalankan, kerjanya becak kok bisa beli rumah ya lho rupanya dia ahli wirid lho waktu becak orang yang naik becaknya seneng kabeh ya, yang naik becaknya seneng kabeh wah ada yang seneng pak, jenengkan ini begini iya saya tuh ini loh ingin bangun apa namanya rumah tapi kok uangnya belum cukup, lho uangnya ada berapa baru 1 juta, lah tanah di kampungmu berapa? ya semeter meter itu 30 ribu lah butuhnya berapa meter? sekian nah ini saya ada, buat kamu nih 5 juta uang Pak Beca kok bayar 5 juta gitu ya. nah kenapa? soal itu Kang Beca eh, pintarnya Behi <laughs> wiritnya kuat gitu kan ya. pintar dikirnya, membuat hati orang itu lembut, lunak, cinta sama dia jadi ketemu itu lihat wajahnya itu wajah langsung nyanyo. Nya pa ny, ambil ambil ambil serahkan begitu. Ada itu wajah itu kalau kita lihat kita nggak bisa nolak pengennya ngasih ada. Gitu. Ya artinya ada yang wajah kalau kita lihat pengen yang kita rebut tuh ada gitu. Tergantung lah wajah jangan termasuk yang mana ini. nah Ini wajah itu, ya nah, perlu kita buat wajah kita itu, kalau orang lihat langsung jadi terenyuh hatinya, jadi senang, jadi pengen ngasih. Bukan kita minta ya, tapi pengen membantu. Kan Allah yang gerakkan semua itu. Allah yang gerakkan. Walaupun kita gak pernah ngarep-ngarep seperti itu. Cuman sunatullahnya seperti itu. Allah yang turun tangan. Allah yang ngurus. Allah yang ngatur. Karena dia sudah yakin pada Allahnya. Lah kebanyakan manusia gagal di tahap awal ini. Kebanyakan manusia. Berarti yang tersisa banyak atau sedikit. Kebanyakan manusia gagal di tahap awal ini. Tahap awal tu yakin sama Allah La ilaha illallah itu tahap awal tapi engkau yakin cuma di mulut sama di hati tapi engkau sampai sanubari di hati sudah tapi engkau sampai sanubari engkau sampai jadi keyakinan gak ada yang ngatur saya kecuali Allah gak ada yang urus saya kecuali Allah gak ada yang bisa ngasih rezeki saya selain Allah gak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah cuma jadi pengetahuan tapi bukan sebuah keyakinan. Bagaimana caranya jadi keyakinan? Jadi kita enggak gagal. Tidakkah? Gagal. Lah itu, itu wahbah karunia. Makanya minta sama Allah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama Rasul suruh minta tolong biar bisa ingat sama Allah terus. Betul kan? Kalau sudah bisa zikir, ingat, nyebut Allah terus, selesai. Mesti yakin dia. Enggak mungkin ragu. Tidak ya. mengingat Allah kok. Ya ada Allah ya. Oh ya Allah bisa ya Oh Allah kuat ya Oh Allah tidak mungkin lupa ya Oh Allah maafkan Oh Allah, oh Allah. Oh Allah. Ingat terus Ingat terus nah Yang repot itu sudah banyak salah Lupa pula Lupa yang paling parah Buat orang yang banyak salah Lupa yang paling parah Buat orang yang banyak salah Adalah lupa Kalau dia punya Allah Yang maha memaafkan Dan mengampuni Sehingga dia tidak banyak Minta maaf Sudah salah Lupa lagi Maksudnya kalau salah Kan ingat minta maaf, minta maaf, minta maaf, kan begitu itu namanya orang lupai ingat, udah lupa eh, udah salah, ya sudah salah, lupa pula gak inget, lebih bagus kalau dia gak, gak salah, dan inget nah, minimal kan salah, tapi inget salah, tapi inget sama Allah, ya Allah, maafkan ya Allah ya memang saya ini gak beres, ya Allah memang saya ini jelek, ya Allah, tolong maafkan saya tolong ampuni saya, ya Allah saya gak pengen begini, tapi saya kok begini, ya Allah maafkan saya ampuni saya ini orang yang ingat sama Allah Subhanahu SWT. Dia yakin kalau Allahnya akan ngampuni. Ya diampuni sama Allah. Kalau sudah punya ilmu yakin itu enak kok. Kalau sudah punya ilmu yakin. Nah, Cuma ilmu yakin itu bisa dapatnya kalau kita mau nge-nger sama orang soleh. Mau ikut sama orang soleh. Dengan keseharian, bareng, kumpul. Nambah itu yakinnya. Yakinnya yakinnya naik, naik, naik, naik. Sampai di sini jelas? Untuk Rebu ini tidak ada pertanyaan dulu ya saya harus meluncur ke Klego Boyolali untuk sama ada ibu sem, e, suami istri yang mau pamitan haji ya ada ibu-ibu yang pamitan haji ya, insyaallah kita dapat barokahnya ya insyaallah jelas ini tadi semua dapat tambahan ilmu gini seneng atau biasa aja seneng takim seneng atau tersinggung kata takim ilmu begini sudah biasa katanya. Berarti luar biasa dia. Ya, Gim. Sudah biasa. Oh, oh, yang sudah biasa tersinggung. Oh, biasa tersinggung. Maksudnya disinggung-singgung sudah biasa, enggak mempan gitu ya. Berarti hatinya setelah apa keras jadi enggak mempan itu. Becanda ya. Sama teman-teman suka bercanda. Ya insyaallah begitu. Jadi pelajaran yang satu ini yuk kita amalkan ya. Kita pasang niat ya. Pasang niat. Saya ngajak diri saya dan hadirin semua termasuk pemirsa. Pasang niat. Mulai malam hari ini kita akan sholat Ba'diyah Isya. Dan kita akan witir tiga rokaat. Dan setelah witir kita tidak akan tinggalkan tempat witir kita. Kecuali setelah kita baca. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhalimin. Sebanyak tujuh puluh. Kali, maka pilihlah waktu witirnya, kalau mau tih, tidur, pas gelap, ni tenang, silahkan selesai witir, merem insya Allah, belum sampai 70, anda akan merem selamanya, sampai pagi <laughs> maksudnya ketiduran gitu kan, ya ayu ya, aku yumba, tidak tidur dah itu termasuk orang bejo itu karena itu pahala pahalanya bukan 70, pahalanya sepanjang dia tidur tambahan, coba bayangkan jadi bacanya kebablasan gitu kan. Bukan cuma tidurnya kebablasan. Bacanya juga keba, kebablasan. Jelas ya. Niat ya. Setuju. Kita pasang niat. Ini saya juga masang niat. Jadi kita pasang niat. Solat isa. Ba'dia isya, Kemudian witirnya tiga rokaat. Jangan cuma Ramadan gitu kan. Kalau Ramadan sergeb kita. syawal hilang semua itu witir. Nah kita terapkan mulai malam hari ini. Mau witirnya sebelum tidur boleh Mau witirnya nanti Kalau bangun tidur tengah malam juga bu Boleh, yang jadi masalah Kira-kira tuh bangunnya masih bisa witir Atau setelah adhan subuh atau bahkan setelah matahari terbit Yang mana ya Makanya kita ikut Caranya Sayyidina Umar Ibn Khattab eh, Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar Asyidik Radhiallahu Taala. Sayyidina Abu Bakar Asyidik itu Kalau tidur, witir dulu baru Tidur Kalau Sayyidina Umar Beliau itu tidur dulu baru Tidur kalau saya enggak salah begitu ya Atau terbalik Saya agak-agak lupa dikit. Nanti ya, kita pastikan lagi yang jelas Usahakan tiap malam mitir Dan ya hayu ya qayyum La illaha illa anta subhanaka Inni kuntu minadzolimit Sebanyak 70 kali Semoga barakah Semoga manfaat Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Miftahiba birahmatillah Adada ma fi ilmillah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 Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun likadak, faktubni min awliyak, waslubbi sabila hudak, wa al bi aswiak, wa sallallahu ala ala Muhammadin wa aluhu wa rahmatullahi wa rahmatullahi alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhan. Saya pakai